Sudarlun, berita malam edisi hari ini, Jumat 30 September 2016 dibacakan Ardianca. Warga Gayo Lewis tewas gantung diri di kamar mandi. Satu warga kritis akibat kecelakaan di Babarot. Polisi perbatasan rumah bundar gagalkan penyeludupan ganca. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Udarlon M. Ridwan, 45 tahun warga Blower Kecamatan Belang Gejrean, yang selama ini mengalami gangguan jiwa, ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi rumah kakaknya. Korban pertama kali ditemukan sang kakak Jumat siang dalam kondisi tak bernyawa. Dari informasi yang dihimpun, M. Ridwan bunuh diri dengan gantung diri menggunakan tali nilon di kamar mandi rumah kakaknya. Korban baru dua hari tinggal di rumah sang kakak. Sebelumnya korban tinggal bersama orang tuanya di Cinta Maju Blang Pegayon. Kabak Ops Polres Gayulwes Kompol Razali mengatakan, Emri mengakhiri hidup dengan cara gantung diri karena selama ini mengidap gangguan jiwa. Dugaan sementara korban tidak sanggup menahan beban sakit yang diderita sehingga memilih mengakhiri hidupnya. Menurut pihak keluarga sebelumnya Emri telah pernah dirawat di rumah sakit jiwa, namun penyakit jiwanya kembali kambuh. Bahkan pihak keluarga saat ini dalam persiapan untuk merujuk kembali korban ke RSJ Banda Aceh Namun korban terlebih dahulu mengakhiri hidupnya Sudarlun Salman alias Siman, 41 tahun warga persiapan Aludawah Kecamatan Babahrut, Aceh Barat Daya Mengalami luka parah akibat sepeda motor yang dikendarainya ditabrak dam truk di Jalan Nasional Kecamatan Babahrut, Kamisoreh Korban dalam kondisi kritis telah dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh. Kapolsek Babahrut Ibtu Syamsuir mengatakan kecelakaan berawal saat Salman mengendarai sepeda motor Honda Vario berhenti di sisi kiri jalan diperkirakan hendak putar arah. Namun tiba-tiba muncul dam truk BL8222 CA yang disopiri Samsul Bahri. Dam truk tersebut diduga hilang kendali sehingga langsung menabrak korban. Akibatnya Salman terseret di jalan dengan jarak 15 meter. Korban mengalami luka serius pada kaki kanan dan bagian kepala. Polisi yang tiba di lokasi dibantu warga kemudian membawa korban ke RSUD Tengku Pekan. Karena kondisinya kritis korban harus dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh. Sementara dam truk yang dikemudikan Samsul Bahri sempat tancap gas setelah tabrakan. Tidak lama kemudian Samsul Bahri menyerahkan diri ke Polsek Babahrut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara kedua kendaraan yang terlibat tabrakan telah diamankan Sudarlun, polisi subsektor rumah bundar perbatasan Kabupaten Gayulues dengan Aceh Tenggara di Desa Pintu Gayu, Kecamatan Putri Betung Kamis siang mengamankan dua orang pemuda yang ingin menyeludupkan ganja kering siap edar ke Medan Polisi menangkap pemilik ganja dan menyita barang bukti 9 kg ganja Kasat narkoba Polres Gayulwes Ibda Budi Eka Putra mengatakan kedua tersangka kurir ganja yang ditangkap adalah Alvin, 17 tahun, warga Cinta Maju Belang Pegayon, dan Saidin, 19 tahun, warga Teranggun. Keduanya hendak menyeludupkan ganja ke Medan menggunakan sepeda motor. Penangkapan mereka berawal saat kedua pemuda itu tiba di pos polisi rumah bundar Putri Betung. Polisi yang bertugas langsung menghentikan keduanya. Ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ternyata ditemukan 9 bal ganja kering di dalam tas. Kepada petugas kepolisian tersangka mengaku barang haram tersebut akan dibawa ke medan. Barang haram itu milik Adi, 22 tahun, warga Cinta Maju Blang Pegayon. Setelah dilakukan pengembangan, akhirnya polisi berhasil meringkus Adi. Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres, Gayo Darlun aparat Polsek Julu Aceh Timur menangkap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor berinisial MI 28 tahun, warga Gampung Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Kami Suri. Polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario Curian. Kapolsek Julu AKP Nurman Syah mengatakan MI ditangkap di Kede Kutabinji, Kecamatan Julu Aceh Timur saat hendak menjual sepeda motor hasil curian. Keberhasilan penangkapan ini setelah polisi menerima laporan warga dan berkoordinasi dengan Kasa Treskrim Polres Loksmawe. Polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor hasil curian di tangan pelaku. Dalam pemeriksaan, tersangka MI mengaku sepeda motor di tangannya tersebut hasil curian. Sepeda motor itu dicuri tersangka di Lorong Bugih, Gampung Kutablang, Kecamatan Banda Sakti Loksmawe pada selasa 27 September lalu. Saat ini tersangka telah diserahkan ke Polres Loksmawe untuk diproses hukum karena lokasi kejadian berada di wilayah Loksmawe. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Darlun Satuan Reskrim Polres Aceh Tamiang menciduk seorang penulis judi Togel bernama Marji, 55 tahun, warga Dusun Matangperlak, Desa Muka Sungai Kuru, Kecamatan Serui, Aceh Tamiang. Tersangka diringkuh saat sedang melakukan perekapan nomor judi Togel Kamis malam. Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang, Ibtu Ferdian Chandra, mengatakan tertangkapnya tersangka yang meresahkan warga itu setelah polisi melakukan pemantauan terhadap aktivitasnya. Tersangka Marji ditangkap ketika seorang saksi Evi Karyanto, 22 tahun, hendak memasang nomor Togel. Saat itulah polisi menggerebek lapak judi Togel dan meringkus Marji. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp236.000, tiga buah buku rekapan, satu buah buku tafsir mimpi, dan barang bukti lainnya. Selanjutnya tersangka dibawa ke Mapolres, Aceh Tamiang. Ibtu Ferdian menambahkan operasi penangkapan judi Togel merupakan pelaksanaan program promoter Polri berupa meningkatkan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Pihaknya menghimbau kepada warga agar menghentikan segala bentuk perjudian. Sebelun Forum Gesi Lok Sukun Aceh Utara memprotes terkait rencana dana desa yang diharuskan disusun pihak kecamatan sehingga dana perencanaan 3% dan administrasi 2% harus disetor kepada pihak Muspika padahal jika perencanaan dana desa tersebut dibuat oleh aparat desa bersama tim pendamping dana perencanaan itu tidak mencapai 5%. Ketua Forum Gesik Loksukun Sulaiman mengatakan rata-rata desa memanfaatkan dana desa untuk proyek fisik 400 hingga 500 juta rupiah. Ini artinya biaya untuk perencanaan dana desa ...yang di setor gesik ke kecamatan mencapai belasan juta hingga 25 juta rupiah. Padahal para gesik sudah menyampaikan ke Muspika... ...agar perencanaan dana desa dibuat oleh aparat desa. Menurutnya para gesik menyerahkan dana 5% untuk Muspika tersebut karena terpaksa... ...sebab sebelumnya diharuskan membuat perencanaan dan administrasi dana desa di Muspika. Bila tidak bersedia membuat perencanaan di Muspika maka camat tidak bersedia menekan berkas untuk pencairan dana desa. Sementara camat Lok Sukun Saifudin mengatakan pihak kantor camat hanya membantu membuat perencanaan bagi desa yang belum mampu menyusun. Sedangkan bagi desa yang mampu untuk membuat perencanaan sendiri tidak dilakukan di pihak kecamatan. Malah pihak muspika berharap aparat desa dapat membuat sendiri agar bisa mandiri ke depannya. Calon 1 bakal calon walikota Loksmawe yang maju melalui jalur persorangan bernama Sofyan dinyatakan tidak lulus uji kesehatan. Hasil uji kesehatan bagi kelima pasangan calon walikota dan wakil walikota Loksmawe diterima Ketua Komisi Independen atau KIP Loksmawe Kamis malam. Ketua KIP Loksmawe, Syahrir M Daud, mengatakan berdasarkan hasil tes kesehatan, Sofyan bakal calon walikota Loksmawe yang maju melalui jalur persorangan tidak lulus. Dengan demikian Sofyan tidak bisa maju sebagai balon walikota. Sesuai aturan, pasangan Sofyan dan Tino Nawfal bila ingin tetap maju maka ada peluang untuk mencari pasangan baru pengganti Sofyan. Nawfal secara langsung bisa menjadi balon walikota sehingga ia perlu mencari balon wakil walikota. Sedangkan empat pasangan calon lainnya dipastikan lolos uji kesehatan. Sementara itu Sofyan mengaku tidak bisa menerima hasil psikotes tersebut. Hasil yang dikeluarkan tim pemeriksaan kesehatan tersebut sangat merugikan dirinya, karena ia memastikan akan melakukan komunikasi lanjutan dengan ketua tim pemeriksa kesehatan. Dari Newsroom Serambe Tanjung Permais, berita malam edisi Jumat 30 September 2016. Berita pagi Serambe FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.